Assalamualaikum saudara lun berita sore edisi hari ini Sabtu 29 April 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Kamal Pemukiman daerah aliran sungai Soraya, 10 salam tergenang banjir Selembar bendera bintang bulan berkibar di tower listrik Aceh Timur Fasilitas pelabuhan tapak Aceh Selatan memprihatinkan Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Losmawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRAMBI FM. Seorang alun satu unit rumah di Dusun Tengku, Tengkulicut Desa Kandang Samalangabireun terbakar tadi malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya rumah konstruksi permanen bantuan korban tsunami ukuran 6x7 meter itu ludes ditimangsa api dan hanya tersisa tembok beton saja. Dari Bireun Ferizal Hasan melaporkan Camat Samalanga Jamaluddin mengatakan rumah tersebut milik Nuriyah Abdurrahman yang sejak 2 tahun lalu ditempati anaknya Maskur, 32 tahun, dan adiknya Muhammad Rizal, 22 tahun. Keduanya masih lajang, sedangkan ibu mereka sudah pindah ke Aceh Utara. Hingga petang ini belum diketahui penyebab kebakaran itu. Namun informasi berkembang, seorang dari mereka dalam kondisi stres. Kapolres Resbiren AKBP Heru Novianto melalui Kapolsek Samalanga AKP Saleh Amri mengatakan, Dari keterangan warga yang melihat api mulai membesar di dalam rumah, lalu warga memanggil warga lainnya untuk memadamkan api. Kemudian mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, namun rumah sudah ludes di lalap sejago merah. Kuat dugaan rumah tersebut dibakar oleh Maskur yang tidak lain adalah anak dari Nuriah Maskur diduga mengalami gangguan jiwa sejak setahun terakhir. Syedara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPK UKMPD menerima surat hibah pembangunan pasar modern Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten PD. Pihak dinas setempat berkomitmen memfungsikan pasar itu pada akhir tahun 2017. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi PD Mansur mengatakan pembangunan pasar modern Brunnen yang dibangun melalui dana anggaran pendapatan belanja nasional Direkturat Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan jumlah dana 4,7 miliar rupiah. Sesuai dengan surat berita acara serah terima pada selasa tanggal 3 Januari lalu, maka dengan sendirinya hibah bangunan tersebut menjadi milik pemerintah Kabupaten PD pengoperasian pasar modern ini pada akhir tahun 2017 setelah menuntaskan pemasangan instalasi jaringan listrik termasuk sarana pendukung seperti kios dan MCK. Dengan tuntasnya semua fasilitas tersebut, maka diprediksi pada Desember 2017 nanti pasar modern tersebut sudah dapat diserahkan kepada penerima manfaat atau pedagang setempat. Ddedalun, sejumlah pengguna jasa pelabuhan mengeluh dengan kondisi fasilitas di kompleks pelabuhan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang memprihatinkan. Selain fasilitas dermaga tidak bisa disandari dua kapal secara bersamaan, gudang yang tersedia di kompleks pelabuhan juga tidak mampu menampung barang-barang yang masuk. Dari Tapatuan, Taufik Zas, melaporkan. Direktur perusahaan bongkar muat PT Putrajaya Bumi, Jawardi, mengatakan, Semen-semen yang masuk ke pelabuhan terpaksa diletakkan di luar gudang. Akibat kondisi tersebut, tiga perusahaan distributor semen di Aceh Selatan selalu menderita rugi. Fasilitas gudang sangat terbatas, hanya berkapasitas 25.000 ribu sak. Sedangkan gudang kayu lainnya juga tidak dapat menampung seluruh semen yang masuk. Saat ini kondisi gudang itu sudah rusak berat. Selain bocor juga rawan kecelakaan. Ditambahkannya, akibat kondisi tersebut mereka mengalami kesulitan saat memasukkan semen ke pelabuhan Tapatuan. Mereka juga sering mengalami kerugian akibat semen yang diletakkan di luar gudang basah terkena hujan. Perusahaan pengguna jasa pelabuhan ini meminta pemerintah untuk segera menambah gudang beton tertutup di kompleks pelabuhan tersebut dan membenahi dermaga pelabuhan Tapaktuan agar bisa disandari dua kapal besar bersamaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Jadar alun penyidik Polres Langsa menyimpulkan pelaku pembacokan terhadap peran warga desa Alukol Kecamatan Ranto Selamat Aceh Timur diduga sudah merencanakan membunuh korban Handoko warga desa yang sama Kamis 26 April lalu. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa KBP Iskandar melalui kasar reskrim AKP MTOVIK SIK mengatakan, Pelaku beralasan membunuh korban karena merasa sering dihantui oleh korban di mana korban sering masuk ke dalam mimpi pelaku sehingga pelaku merasa sering diganggu oleh korban. Saat itu tersangkaran yang telah menyediakan sebilah pisau atau parang bengkok menyerupai arit untuk mendodos buah kelapa sawit. Menunggu korban Handoko di jalan Lorong 2, desa Aluk Keol. Saat korban pulang dari kebun karetnya, pelaku mengampirinya dan berpura-pura meminjam korek api korban. Dan ketika korban sedang memasukkan tangannya ke dalam saku celana, korban dibacok. Proses penyidikan berjalan normal seperti biasa, sehingga menepis pelaku tidak waras alias gila. Bahkan tersangkaran tidak memiliki surat hilang ingatan dari rumah sakit jiwa. Akibat perbuatan itu tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedara lun, sejumlah permukiman penduduk di kawasan daerah aliran sungai Sauraya, kota Subulusala, mulai digenangi banjir menyusul hujan deras yang saban hari mengguyur daerah ini. Dari 10 Salam, Khalidin melaporkan. Iskandar Pardosi, salah seorang warga kecamatan Runding mengatakan, meskipun banjir tidak begitu parah, tapi air masih tergenang juga. Berdasarkan pemantauan di lapangan, banjir mulai merendam sejumlah desa di tiga kecamatan sejak dua hari lalu. Ketiganya masing-masing Sultan Daulat, Runding, dan Longkip. Di kawasan Sultan Daulat, banjir menggenangi sebagian desa Sukamaju atau Gelombang, Jabi-Jabi, dan Sigron. Lalu di Rundeng juga mulai terendam air yang meluap dari sungai Soraya hingga menggenangi sejumlah rumah. Selain menggenangi perkarangan rumah penduduk, banjir juga mulai menggenangi badan jalan Rundeng menuju desa Tualang hingga setinggi lutut orang dewasa. saudara Lut, pihak keamanan terdiri dari anggota Koramil dan Polsek Simpang Ulim bersama masyarakat sempat kemarin pagi mengamankan selembar Bendera Bintang Bulan yang dikibarkan orang tak dikenal di Tower Listrik di Gampung Nica, kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Dari IDI, Seni Hendri melaporkan. Jumat pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, warga dihebohkan dengan melihat telah berkibarnya bendera bintang bulan di tiang Tower Listrik di Gampung tersebut. Kemudian temuan itu dilaporkan ke perangkat Gampung dan dikoordinasikan kepada petugas Polsek dan Koramil Simpang Ulim. Sekitar pukul 10.45, bendera itu diturunkan oleh warga bersama petugas TNI Polri. Setelah diterunkan, selanjutnya bendera Bintang Bulan tersebut diamankan ke Mapolsek Simpang Ulim, Aceh Timur. Bendera Bulan Bintang itu dipasang pada tiang listrik berjarak sekitar 200 meter dari ruas jalan Banda Aceh Medan. Tidak ada insiden lain setelah penurunan bendera itu, sementara kondisi keamanan di sekitar lokasi juga kondusif. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 29 April 2017.